Assalamualaikum saudarun. Berita malam edisi hari ini Sabtu 8 Juli 2017 dibacakan Arghiansyah. Jaksa segera eksekusi koruptor proyek jembatan Pange. Jasad bayi laki-laki ditemukan di dekat pemakaman umum di Medan. Kekanan bongkar talut proyek peningkatan jalan di Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BTN.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 Berlun Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara akan segera mengeksekusi Johari, konsultan pengawas yang terlibat kasus korupsi proyek pembangunan jembatan Rangka Baja di Desa Rayupang, Kecamatan Pirak Timur. Sebab ponis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidi satu bulan kurungan oleh pengadilan negeri tipikor bandar Aceh, sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jawari diponis 4 tahun penjara pada Juni 2017 karena menurut Hakim terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam masa tujuh hari waktu menentukan sikap terdakwa tidak mengajukan banding, sehingga putusan pengadilan Tipikor sudah berkekuatan hukum tetap. Kasih pidana khusus Kejari Aceh Utara Muhammad Riza mengatakan, karena putusan pengadilan Tipikor sudah berkekuatan hukum tetap, maka JPU Kejari Aceh Utara akan segera mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Jauhari. Sekarang jauh hari masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan Lambaru Aceh Besar Untuk diketahui saat memulai penyidikan kasus itu Jaksa menetapkan tiga tersangka Selain jauh hari ada dua lagi yaitu Edi Sudirman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Dinas marga Aceh Utara Dan Ibrahim Hanafiah Rekanan Proyek Yang sekarang sudah menjalani hukuman masing-masing 4 tahun penjara <SILENCIO> Darlun bayi laki-laki ditemukan di dekat pemakaman umum di Jalan Karya Utama Medan Johor Kota Medan Sabtu pagi. Saat ditemukan bayi malang ini dalam kondisi meninggal dunia. Temuan ini hanya berselang sehari dari kasus temuan bayi yang dibuang di pembuangan sampah di wilayah Medan Maimun. Syafrudin 65 tahun merupakan penjaga makam yang menjadi orang pertama mendapati bayi malang itu. Awalnya ia heran dengan tingkah seekor kucing yang terus mengendus dan mencoba membongkar bungkusan plastik Ia memastikan itu sudah tidak bernyawa. Menurut amatan Syafrudin, bayi itu baru saja dilahirkan karena di bagian pusar masih ada ari-ari. Polisi yang menerima laporan itu kemudian mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit Bayangkara Medan. Kapolsek Deli Tua Kompol Wira Prayatna mengaku menerima laporan temuan bayi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengindikasikan orang tua bayi bukan warga setempat karena tak satupun warga bisa memberikan informasi terkait adanya proses persalinan di daerah itu. Kapolsek Dili Tua menegaskan orang tua bayi dan pihak yang terlibat kejahatan itu diusut tuntas. Dalun pihak rekanan pekerjaan talut proyek peningkatan jalan di Gampung Merandih, Kecamatan Langsalama, Sabtu pagi langsung membongkar talut yang sebelumnya dikerjakan tidak sesuai RAB. Hal itu dilakukan untuk dibangun ulang. Pelaksana proyek dari PT Mon Raya, Nazar mengatakan pihaknya langsung membongkar ulang talut yang sempat dikerjakan tukang karena tidak sesuai spesifikasi gambar dan rap. Selanjutnya pekerjakan langsung membangun ulang talut tersebut sesuai yang ditentukan. Atas pekerjaan tersebut pihak rekanan meminta maaf karena pekerjaan talut tersebut yang menurutnya kesalahan pihak tukang yang mengerjakan tidak melihat gambar dan rap. Namun pihaknya tetap bertanggung jawab agar hasil bangunan talut pada proyek peningkatan jalan asap PT Merande di Gampung Merande maksimal. Nazar juga menyesalkan pernyataan pihak konsultan yang mengatakan telah memberikan surat teguran kepada pihak pelaksana proyek dari PT Mon Padahal kenyataannya tidak ada surat teguran. Seharusnya pihak konsultan betul-betul melakukan pengawasan di lapangan. Darlun Joko Wianto dan Warsito warga percut seitu Serdang, Sumatera Utara, Sabtu pagi ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Kedua buruh bangunan ini tertangkap basah menyimpan satu paket sabu-sabu. Personel Satlantas lantas Polresta Besmedan Ibdati Sagala mengatakan Joko Wianto dan Warsito dalam operasi penertiban lalu lintas Sabtu pagi saat digeledah ditemukan sabu-sabu dalam paket kecil di saku celana mereka. Penangkapan ini bermula dari aksi keduanya yang memacu Honda Beat BK3935FAR dalam kecepatan tinggi di Jalan Juanda, Medan Kota. Selain melanggar batas normal kecepatan, keduanya pun tidak mengenakan helm. Polisi yang melihat langsung menghentikannya. Menurut Sagala, keduanya sempat mencoba kabur namun berhasil dicegah. Keduanya berdalih terpaksa ngebut karena sudah terlambat menuju proyek pembangunan gedung di Jalan Setiabudi, Medan Selayang. Usai diperiksa atas tuduhan pelanggaran lalu lintas, tersangka pun diboyong ke Polsek Medan Kota untuk diproses pidana kepemilikan narkotika. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi Efek. Sudah harga jual tandan buah segar kelapa sawit petani di tingkar pedagang di Kabupaten Aceh Selatan terus anjlok dalam sepekan ini. Pekan sebelumnya harga sawit tembus Rp1.300 per kilogram, namun kini harga sawit turun menjadi Rp900 per kilogram. Petani berharap harga TBS bisa kembali normal. Petani kelapa sawit asal Trumon, Asmarudin, mengatakan penurunan harga sawit secara perlahan. Kondisi ini berdampak menumpuknya buah sawit di beberapa gudang, seperti yang terjadi di gudang milik Mas Rizal. Saat ini buah sawit menumpuk hingga 200 ton. Ali Mudin, 45 tahun, petani sawit di tepin tinggi kecamatan Terumon juga mengeluhkan anjloknya harga. Sebab sebagian besar petani setempat sangat bergantung hidup dari hasil perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya petani sawit yang memiliki tanaman kelapa sawit seluas 1 hektar hanya bisa berpenghasilan Rp2 juta per bulan jika harga sawit tinggi. Namun jika harga sawit rendah, pendapatan petani ikut anjlok. Sedarlun Menteri Agama Lukman Hakim memastikan sarana dan prasarana haji di Mekkah maupun Madinah sudah siap 100 persen, hanya dokumen para jamaah yang belum seluruhnya tuntas. Lukman mengaku pihaknya saat ini tinggal konsentrasi menuntaskan yang ada di Indonesia terkait dokumen perjalanan jamaah, seperti paspor dan visa yang harus diselesaikan secara bertahap. Menurutnya sebelum selesai dokumen perjalanan haji dikarenakan bertambahnya jumlah jamaah yang akan berangkat pada tahun 2017. Lukman mengaku akan terus bekerja dan menyelesaikan dokumen perjalanan jamaah. Menurutnya waktu yang dimiliki makin sedikit karena 28 Juli merupakan pemberangkatan kloter pertama dari 13 embarkasi di Indonesia. Sudarlun sebuah blok apartemen di dekat kota Naples, Italia roboh. Sedikitnya delapan jenazah korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan apartemen tersebut. Dua lantai pada blok apartemen empat lantai yang ada di wilayah Torre Anunziata ini roboh pada Jumat pagi waktu Italia. Petugas pemadam kebakaran dan relawan penyelamat terus menyisir puing sepanjang hari. Saat pencarian terus berlangsung hingga malam, petugas menemukan satu persatu jenazah korban. Jenazah terakhir ditemukan Sabtu pagi waktu setempat. Total delapan jenazah korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan apartemen tersebut. Media lokal melaporkan para korban tewas termasuk arsitek lokal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan terhadap setiap gedung publik maupun swasta di area tersebut. Wilayah yang ada di kaki gunung, Vesuvius itu dihuni 40.000 orang. Penyebab rubuhnya gedung yang dibangun tahun 1950-an itu belum diketahui pasti. Jaksa setempat telah memulai penyelidikan khusus untuk mencari tahu penyebab insiden tersebut. Diduga ada kelalaian dalam insiden ini.